Bapai dalam surga, inilah komitmen kami di hadapan Tuhan, bahwa kami tidak akan mengingkari janji kami di hadapan Tuhan untuk boleh mengikut Yesus dimanapun Tuhan ingin tunjukkan jalan bagi setiap kami, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada gejolak dan bahkan ada jalan-jalan di mana kami tidak tahu Tuhan mau tunjukkan kami kemana. Tetapi berikanlah iman yang kuat kepada kami. Oleh karena jaminan yang Tuhan telah berikan kepada setiap kami sebagai orang-orang pilihan. Tuhan, oleh karena itu Tuhan pada pagi hari ini kami ingin kembali mendengarkan kebenaran firmanmu. Supaya janji kami, iman kami di hadapan Tuhan untuk mengikut engkau semakin diteguhkan Dan semakin memiliki keberanian untuk berjalan bersama dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami Karena kami semua siap untuk mendengarkan kebenaran firmanmu Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami naikkan doa dan syukur kami Amin Jemaat dipersilakan dulu kembali Shalom shalom. Bapak Ibu sebelum saya menyampaikan khotbah hari ini saya ingin menyampaikan sebuah rahasia Dan rahasia itu adalah tentang diri saya Jujur Bapak Ibu saya bergumul Apakah saya menyampaikan hal ini atau tidak Tetapi Dengan melewati sebuah pergumulan Akhirnya Hari ini saya memutuskan untuk menyampaikannya kepada seluruh jemaat. Rahasia itu adalah tadi pagi waktu saya salaman dengan Pak Suherman, dia berkata Pak Aksi ganteng banget. Bapak Ibu. Bagaimanakah perasaan kita ketika kita diberitahukan sebuah rahasia? Jawabannya adalah tergantung rahasianya apa. Ya. Kalau rahasianya adalah tentang orang lain, wah oh pasti telinga kita kita akan buka lebar-lebar, perhatian kita kita akan berikan sepenuhnya, dan kita pasti akan antusias untuk mendengarkan apa rahasianya. Pasti kita gak sabar, penasaran untuk mendengarkan, benar gak? Meskipun ya. ya. kalau rahasia itu mungkin menyangkut kejelekan orang lain, menyangkut pribadi orang lain, mungkin kita akan punya antusias yang sangat-sangat dalam untuk mendengarkan rahasia itu. Meskipun hari ini kita akan juga mendengarkan sebuah rahasia, rahasia itu merupakan rahasia besar, Kenapa saya katakan rahasia besar Karena rahasia itu adalah rahasia dari Allah Dari Tuhan kita yang ingin dinyatakan kepada setiap kita Yang 2000 tahun yang lalu dinyatakan kepada para murid Kepada Rasul Paulus Dan hari ini kembali akan dinyatakan kepada setiap kita Apakah itu rahasia itu? Yaitu rahasia orang pilihan Rahasia tentang kita semua Bagaimana kita dipilih Oleh karena itu mari kita melihat Rahasia tersebut di dalam Efesus pasal 3 Ayat 1 sampai 13 Efesus pasal 3 Efesus, kitab Efesus Pasal 3 Ayat 1 Sampai ayatnya yang ketiga belas kita baca secara bergantian Saya akan mulai dari ayat pertama Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi Itulah sebabnya aku ini Paulus orang yang dipenjarakan Karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat, apabila yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitahukan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah Yang menciptakan segala sesuatu Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita Ayat 13 sama-sama 1, 2, 3 Sebab itu aku minta kepadamu Supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu Karena kesesakanku itu adalah kemuliaan Bapak ibu kenapa ini disebut sebagai sebuah rahasia Kenapa panggilan orang pilihan ini disebut sebagai sebuah rahasia Sebenarnya kalau tadi kita dibaca di ayatnya yang kelima Karena pada zaman dahulu Tidak diberitahukan Karena pada zaman dahulu Ini belum diungkapkan Tetapi yang sekarang Dinyatakan di dalam roh Kepada rasul-rasul Dan nabi-nabinya Yang kudus Pada zaman perjanjian lama Itu belum diungkapkan Masih dibatasi bahwa umat Allah itu Yaitu orang Israel Suku Yehuda Orang-orang Yahudi itulah Umat pilihan Allah Itulah orang-orang yang dipilih oleh Allah Itulah orang-orang yang dipanggil oleh Allah menjadi umatnya Osorah Dalam konteks perjanjian lama inilah yang dimengerti Maka bangsa-bangsa kemudian yang di sekitar bangsa Israel Seringkali disebut sebagai bangsa kafir Karena mereka bukan umat pilihan Allah Tetapi dikatakan oleh Rasul Paulus Sekarang dinyatakan oleh roh Sekarang dinyatakan di dalam roh kepada para rasul Sehingga para rasul memberitakan itu kepada setiap orang Kepada semua orang Yaitu apa? Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi Turut menjadi ahli-ahli waris Anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji itu Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi pun Orang-orang yang di luar bangsa Israel pun Inilah rahasianya bahawa orang-orang bukan Yahudi juga termasuk umat Allah. Orang-orang yang bukan Yahudi juga adalah menjadi ahli-ahli waris. Menjadi anggota-anggota tubuh. Menjadi peserta dari janji Allah yang sudah dinyatakan sejak Allah menciptakan langit dan bumi ini. Di zaman Abraham, kepada Nuh dan seterusnya kepada para nabi. Janji itu semua sekarang bukan secara eksklusif lagi miliknya bangsa Yahudi, miliknya orang Israel tetapi juga milik semua orang milik setiap kita, setiap bangsa di dunia ini, setiap suku bangsa di dunia ini termasuk kita yang ada di GK Yechimone hari ini secara itulah rahasia yang dinyatakan Allah itu bahwa kita sekarang ini beroleh anugerah dari Tuhan kita sekarang ini menjadi umat pilihan Menjadi umat Allah Tidak ada bedanya lagi Dengan umat Allah yang sebelumnya yaitu bangsa Israel Artinya bahwa semua orang hari ini Yang percaya dan menerima anugerah dari Yesus Kristus Memiliki status yang sama dengan orang Yahudi Sebagai umat Allah jadi keselamatan bukan lagi berdasarkan suku, bukan lagi berdasarkan bangsa, tetapi keselamatan melalui Yesus Kristus. Saudara itulah berita yang merupakan rahasia besar bagi kita hari ini. Bahwa kita boleh duduk di tempat ini hari ini dari latar belakang manapun kita berada, dari suku manapun kita berada, dari cerita di balik Kehidupan manapun kita berada. Kita adalah sama-sama umat Allah sebagai peserta dari janji Allah. Karena apa? Karena Yesus Kristus telah mati bagi kita semua. Karena Yesus Kristus telah mati bagi kita semua. Terserah itulah rahasia besar yang kita miliki hari ini. Dan itulah yang merupakan jaminan yang kita miliki pada hari ini yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi alih-alih waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus mesra kalau kita sudah memiliki jaminan ini kalau kita sudah memiliki keselamatan ini bukan lagi berdasarkan suku, bukan lagi berdasarkan bangsa dia, bangsa Israel atau bukan bangsa Israel, tetapi berdasarkan kematian Yesus Kristus, berdasarkan percaya kepada Yesus Kristus maka oleh karena itu kita memiliki dua hal yang istimewa kita memiliki dua hal yang menjadi hak istimewa kita sebagai orang-orang pilihan, sebagai umat pilihan Allah itu Dua hal itu kita lihat di ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 dikatakan, di dalam dia kita beroleh keberanian. Jadi hal yang pertama yang kita miliki, oleh karena kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, kita sudah menjadi milik Allah, rahasia itu telah diungkapkan, oleh karena itu kita memiliki satu hal yang istimewa yaitu kita punya keberanian. Kita memiliki keberanian, yaitu keberanian untuk hidup, keberanian untuk menghadapi segala tantangan hidup. Ezra itulah yang kita miliki sebagai orang-orang percaya. Ezra keberanian di sini bukan keberanian yang bersifat alami. Kadang ada orang-orang yang secara alami berani kan? Makanya kadang kita bilang, "Uh, oh, orangnya berani begitu ya." Oh orangnya berani, oh orangnya penakut, begitu ya. Ezra bukan keberanian yang alami atau bukan keberanian yang menjadi karakter bawaan. Ya ada orang yang begitu berani tapi ada orang yang penakut, ada orang yang pemalu, ya. Ada orang yang pemalu seperti saya ini dulunya, begitu ya. Kalau sekarang malu-maluin kadang-kadang. Ya. Ezra kalau dulu waktu saya mau menjadi hamba Tuhan, memutuskan jadi hamba Tuhan itu yang yang ku khawatir adalah mama saya. Kenapa? Karena dia tahu siapa saya. Ya. Pemalu, penakut, pemalas, kurus, hidup lagi, begitu. Besar itulah saya. Itulah aslinya saya, Bapak Ibu. Besar itu karakter bawaan. Ya, maka Ketika hari ini saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu. Meskipun itu bukan karena karakter bawaan saya, saya adalah orang berani. Tetapi oleh karena anugerah Yesus, oleh karena anugerah Kristus yang membuat saya bisa berani berdiri seperti ini. Dulu waktu saya sekolah itu mata pelajaran lain nilainya bagus. Yang jelek adalah waktu saya SD itu, yang jelek adalah mata pelajaran. Dulu ada waktu itu apa ya, yang apa, seni begitu ya, menyanyi di depan kelas. Jadi gurunya satu-satu waktu ujian suruh nyanyi di depan kelas. Wah gurunya udah seret-seret saya, ayo nyanyi, ayo nyanyi. Enggak, mulutnya enggak buka sama sekali. itulah saya pada zaman dulu ya. Tetapi oleh karena anugerah Kristus. Oleh karena anugerah Kristus, kita diberikan sebuah keberanian. Kita diubah menjadi orang-orang yang memiliki keberanian. Oleh karena itu harusnya kita yang sudah memperoleh jaminan keselamatan ini. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketakutan ini. Oso, kita punya keberanian. Oso, kalau kita berbicara tentang dunia di mana kita berada. Sebenarnya tidak ada yang manusia yang berani berkata bahwa dia berani seorang manusia dunia ini penuh dengan ketakutan seorang kita bisa melihat daftar-daftar ketakutan manusia dan ini bukan daftar lengkap ya ada ketakutan yang esensial ada juga ketakutan yang dibuat-buat ada juga ketakutan yang lebay begitu ya misalnya takut kecoak begitu ya cowok lagi ya. takut kecoak ah oh, ada kecoak eh, takut lagi itu ketakutan yang Mungkin apa ya ada trauma dengan masa lalu Tapi ada ketakutan-ketakutan mungkin yang Ya menjadi ketakutan yang sungguh-sungguh begitu ya Ada orang yang takut mati ya Ada orang yang takut gagal Ada orang yang takut ditolak Ya entahkah ditolak cintanya Entahkah ditolak keberadaannya Macam-macam Ada orang yang takut jatuh dari ketinggian Sehingga gak berani berdiri di atas ketinggian Ada orang takut gelap ada orang yang takut kehilangan orang yang dikasihi. Saya rasa hampir setiap orang memiliki ketakutan ini, kehilangan orang yang dikasihi. Ada orang yang takut miskin. Siapa yang enggak takut miskin? Ayo. <guluh> ada orang yang takut bangkrut, takut sengsara, ada orang yang takut tua. Benar enggak? Ada enggak orang yang takut tua? Banyak, ya. Banyak. Lihat aja itu kalau di mal-mal udah tua penampilannya masih ABG begitu ya. Itu orang takut tua biasanya. Merasa bahwa dirinya tetap tua padahal ya eh dirinya tetap muda, padahal mau dibalut dengan pakaian apapun udah kelihatan tua begitu ya. Tetapi masih tetap aja percaya diri, ya. Kalau berpakaian wah kayak anak ABG, pusarnya kelihatan juga. Ya kalau pusarnya anak ABG kelihatan ya. Nah ini oma-oma begitu ya masih juga ada orang yang takut tua setelah ketakutan-ketakutan semacam ini ada yang mengalami seperti ini, ada orang yang takut rambutnya rontok sehingga coba shampoo ini, coba shampoo itu segala macam shampoo di coba, entah kenapa takut rambutnya rontok begitu ya walaupun ada orang juga yang takut rambutnya tumbuh begitu ya karena udah Udah paten udah jadi ciri khasnya Begitu ya Ada orang yang takut Berpergian tanpa bawa hp Yaitu ketakutan-ketakutan yang sepele Tapi itu ada orang yang takut seperti itu Ada orang yang takut banjir Ada orang yang takut hujan Bahkan hujan aja hari ini ditakutin Yang dulunya merupakan simbol berkat Tuhan Sekarang orang takut hujan Kecuali orang Solo, orang Jogja dan sekitarnya yang hari ini menginginkan hujan lebat Oleh karena Abu Vulkanik yang meliputi mereka Belum lagi ke kemudian ketika kita melihat alam Dan begitu banyak fenomena alam yang terjadi Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak terduga Dan itu kemudian membuat kita menjadi takut Seorang orang yang paling kecil sampai orang yang paling tinggi saudara punya ketakutan sendiri dalam hidup. Hari ini orang-orang tinggi, orang-orang punya jabatan tinggi, para pejabat hari ini juga takut. Minimal mereka takut kepada KPK. Kalaupun mereka nggak takut terhadap masyarakat, nggak takut terhadap orang lain, tetapi mereka hari ini takut sama KPK. Tetapi kita punya satu keberanian. Oleh karena itu tidak perlu takut menghadapi hidup ini. Apalagi kalau ketakutan itu ketakutan yang tidak masuk akal. Sesuatu kali ada seorang ibu telpon pendetanya malam hari. Dan kemudian pendetanya tanya, ada apa bu? Ada yang bisa saya bantu? Lalu ibu ini berkata, begini pak. Saya ini selalu takut, oh ibu ketakutannya apa, ya khawatir apa. Terus dia bilang, saya ini seorang janda pak pendeta dan saya punya dua anak laki-laki. Lah terus apa yang ibu takutkan? Pak pendeta saya takut nanti kalau anak saya sudah menikah dan menantu saya tidak sayang pada saya, sedang saya sakit-sakitan. Saya akan ikut siapa, Pak Pendeta? Wah. Pak Pendeta kemudian bertanya. "Loh, Ibu, sekarang apakah Ibu sedang sakit sekarang?" "Oh, enggak, enggak enggak sakit, masih sehat, Pak Pendeta." "Loh, terus e, jadi Ibu sehat. Lalu kalau anak Ibu sudah punya pacar belum?" "Oh, belum punya pacar, belum punya pacar. Lalu anak Ibu sekarang di mana?" oh ini lagi tidur di samping saya masih umur 5 tahun bapak ibu serah kadang-kadang ada ketakutan ketakutan yang tidak masuk akal yang membuat kita kemudian takut untuk menghadapi hidup ini serah ketakutan-ketakutan yang nyata aja dalam hidup kita oleh karena kita memiliki jaminan harusnya kita tidak perlu takut kepada hal yang nyata yang ada di depan kita apalagi Terhadap hal-hal semacam ini Ketakutan-ketakutan yang tidak pasti Ketakutan-ketakutan yang merupakan Ketakutan diri sendiri yang kita buat-buat sendiri Ketakutan-ketakutan yang merupakan ilusi kita ke depan Yang belum tentu akan terjadi Harusnya kita tidak perlu takut akan hal itu Kenapa? Karena kita punya jaminan Kita punya jaminan Yang diberikan oleh Tuhan kepada kita Sebenarnya tadi paduan suara santus salah satu kalimat di dalam lagunya itu ya uh, Lupa persis tapi Allah menghapus dosa kita, menebus dosa kita Tetapi Allah juga memelihara kita Bukan hanya Allah menghapus dosa kita Bukan hanya Allah menyelamatkan kita Tetapi dia juga memelihara kita Meskipun kalau kita punya jaminan seperti ini Sekalipun orang dunia takut menghadapi hidup Sekalipun orang-orang di luar sana ketakutan oleh karena alam yang tidak bersahabat Tetapi kita sebagai orang Kristen Kita harus memiliki keberanian Keberanian untuk menatap kehidupan kita sejarah hal yang kedua di dalam dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk sejarah ini satu hak istimewa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita yaitu kita punya jalan masuk kepada Allah kita punya akses untuk menuju kepada Tuhan Zara kalau kita punya Kenalan pejabat begitu ya. Ser ada seorang rekan begitu ada seorang pembantuannya yang saya kenal. Dia seringkali eh, apa pasang di foto di BBnya begitu ya. Dia lagi apa di kantornya Ahok ya di kantornya Ahok. Kadang-kadang dia duduk di kursinya di kursinya Ahok kemudian Ahok berdiri di sampingnya. Oh dipasang fotonya begitu ya. Wah. Saya pikir-pikir, kenapa dia bisa seperti itu? Kenapa dia bisa duduk di, di kursinya Ahok, kursi kebanggaannya wakil gubernur? Kenapa? Karena dia punya akses ke sana. Sama-sama orang Bangka, Kena, apa, kenal satu dengan yang lain. Lah kalau saya yang kesana, kalau Pak Bagi yang kesana, walaupun sama-sama hamba -sama Tuhan, Ahok bilang siapa lu? <gitu> Nggak kenal Tetapi karena kenal punya hubungan yang baik Setelah dia bisa duduk di bangkunya Bukan cuma di ruang tamunya Tetapi di bangku kerjanya, di meja kerjanya Dia bisa duduk di situ, Begitu ya, kenapa? Mereka saling kenal satu dengan yang lain Demikian juga kita dengan Tuhan Oleh karena kita sudah saling kenal dengan Tuhan Tidak ada penghalang lagi antara kita dengan Tuhan kita sekarang punya akses kepada Tuhan Kita punya jalan masuk kepada Tuhan Dan hari ini Tuhan itu tidak jauh lagi Dia hanya sejauh doa Dia hanya sejauh doa lagi Dia bukan Allah yang begitu jauh lagi bagi kita Dia hanya sejauh doa Karena kita memiliki jalan masuk kepada Allah Kepada Tuhan Artinya kapan pun Dimanapun kita bisa punya akses ke sana Kita punya bisa jalan masuk ke sana Soalnya itulah yang membuat kita kemudian berani Sehingga ketika kita mengalami tantangan hidup Kesulitan hidup Kita bisa langsung datang kepada Tuhan Kita bisa langsung punya akses kepada Tuhan Kita gak minta izin lagi Kita gak perlu prosedur lagi Kita harus melewati berbagai macam Seperti di dalam Perjanjian lama dia harus Melalui nabi dulu, melalui imam dulu Kemudian harus potong kambing Harus potong domba, harus potong sapi Begitu ya Lalu baru kemudian Pergumulannya disampaikan Dosanya disampaikan Hari ini tidak lagi seperti itu Kita sekarang punya hak istimewa Punya sesuatu yang istimewa itu Punya jalan masuk Akses Kepada Tuhan Setelah itulah yang merupakan kekhususan kita, hak istimewa kita di hadapan Tuhan. Tidak perlu perantaran lagi ketika kita datang kepada Tuhan. Setelah beberapa hari yang lalu di detik hell ya, saya membaca satu berita yang sangat menakjubkan dan sangat menarik. Judulnya adalah Memanggil Tuhan Cara bocah dengan kanker ini Redakan sakit saat di kemoterapi Desara Namanya adalah Timothy Kapoyos Pada umur 1 tahun 8 bulan Dia mengidap kanker mata Atau yang disebut Retinoblastoma Kanker mata Desara Kemudian Bersama dengan orang tuanya bergumul untuk penyakitnya ini. Dan salah satu kemudian yang ditakutkan oleh anak ini. Yaitu ketika dia harus menjalani kemoterapi. Ketika dia harus menjalani kemoterapi. Tetapi waktu dia diwawancara. Dia mengungkapkan kalimat-kalimat berikut ini. Dia berkata, waktu di kemo itu sakit. Tangan perih, muntah. Waktu sakit karena dipasang infus, bisa sampai 10 kali aku bilang sakit Tuhan, sakit. Setelah itu, sakitnya berkurang. Itu yang ngajarin mama. Mama bilang, kalau kesakitan jangan panggil mama, tetapi panggil Tuhan. Luar biasa. Kenapa? Karena dia punya langsung akses ke sana. Punya jalan masuk ke sana. Enggak perlu lewat mamanya. Mamanya doain dia. Enggak. Dia bisa langsung berteriak kepada Tuhan. Dia bisa langsung memohon kepada Tuhan. Dan ini luar biasa. Dengan memanggil nama Tuhan. Kesakitannya bisa berkurang. Desara oleh karena itu kita tidak punya alasan. Untuk memiliki ketakutan menghadapi hidup kita hari ini. Karena apa? Karena kita punya akses. Jalan masuk kepada Tuhan Pergumulan apapun yang kita hadapi hari ini Saya rasa setiap kita yang ada dalam ruangan ini Punya pergumulan-pergumulan tersendiri Di dalam hidup kita Ada ketakutan-ketakutan tersendiri Di dalam hidup kita Meserah hari ini mungkin ada di antara kita Yang tidak tahu bagaimana harus menghadapi hidup ke depan Yang penuh dengan tantangan hari ini mungkin kita melihat tantangan sudah semakin lebih parah, tantangan sudah semakin lebih berat. Iya. tantangan semakin lebih berat itu kita lihat dengan nyata, contoh fakta nyata aja sekarang ini ketika kita di jalan, Serah. kalau kita tanya orang-orang kerja di Jakarta, ya katanya dulu kalau jam apa? Kalau jam 6 begitu ya, kalau jam 6 masih bisa lolos dari kemacetan ya. Masih bisa lancar lolos dari kemacetan. Akhirnya lama-lama jadi setengah 6. sekarang setengah 6 udah enggak bisa. Ya, 5.20. Lama-lama nanti 5.15, lama-lama jam 5. Lama-lama jam 4, lama-lama jam 3, lama-lama tidur. Di kantor Begitu ya Setelah itu gambaran Tantangan hidup itu semakin berat hari ini Tantangan hidup Semakin berat hari ini Itu gak bisa kita pungkiri Tetapi semakin berat tantangan hidup Kita harusnya Tidak perlu Mengalami ketakutan Karena apa? Karena jaminan Keselamatan dan pemeliharaan Yang Tuhan berikan kepada kita Karena Tuhan berkata, engkau punya akses, engkau punya jalan masuk di sana. Zara pergumulan apa hari ini? Kadang-kadang ada yang datang ya, didoakan, pak tolong doakan ya, Baya, supaya saya bisa membeli rumah yang itu. Oh rumah yang itu ya. Kita pikir dia belum punya rumah. Ternyata itu rumah kelima begitu ya. Itu rumahnya yang kelima. Lalu kemudian ada orang lain lagi datang. Pak tolong pak. Saya ini bergumul sekali. Kontrakan saya tahun ini mau habis. Dan saya tidak tahu apakah saya bisa melanjutkan. Sebenarnya kadang-kadang ketika kita mendengarkan dua pergumulan seperti ini. Kita doanya bingung. bapak ibu, Mau doa apa? Kadang-kadang akhirnya doanya Tuhan tolong yang punya lima rumah ini Supaya kasih yang belum punya satu Begitu ya Tetapi keadaan Seperti ini Janganlah membuat kita kemudian menjadi takut Janganlah membuat kita kemudian menjadi Tawar hati Kalau Tuhan mengizinkan kita Untuk menjalani itu Kita yakin bahwa Tuhan Akan memberikan jalan keluar Karena kita punya akses di hadapan Tuhan. Maka bukan omong kosong ketika kemudian Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jadi artinya bukan berarti kamu tidak akan mengalami penderitaan, bukan itu. Kamu tidak akan mengalami kesulitan. Kamu tidak akan mengalami kesusahan dan pergumulan hidup. Bukan itu. Kalau kita punya akses ke sana, bukan berarti bahwa kita lepas bebas sama sekali dari penderitaan. Bukan. Tetapi jangan takut. Ada penderitaan betul. Ada pergumulan betul. Ada kesusahan betul. Tapi Tuhan berkata, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Karena Allah tidak jauh-jauh di sana. Karena Allah tidak pergi kemana-mana. Karena Allah tidak akan tertidur. Tidak akan terlena. Allah tidak akan menutup mata. Di dalam penderitaan kita sekalipun. Tuhan ada di sana. Di dalam pergumulan kita. Tuhan ada di sana. Jadi jangan berpikir. Oh kalau kita punya akses ke sana berarti semua jalan akan mulus seperti jalan tol di Amerika bukan di Jakarta ya semua akan lancar tidak akan ada sakit tidak akan ada penderitaan semua itu akan tetap ada semua kesulitan-kesulitan itu mungkin akan bisa kita alami tetapi catatannya jangan takut jangan takut dan Jangan takut Kita tundukkan kepala Bapak Ibu Hari ini Saya tidak tahu apa yang menjadi Ketakutan Kekhawatiran Pergumulan hidup yang di alam tetapi kita punya akses jalan masuk kepada Allah, keberanian kepada Tuhan. Oleh karena itu di dalam beberapa menit silakan sampaikan apa yang menjadi pergumulan, ketakutan dan kekhawatiran kita di hadapan Tuhan. Tidak ada penghalang, tidak perlu perantara. Langsung sampaikan kepada Tuhan. Dan dia akan mendengarkan kita. sampai dalam surga terima kasih Tuhan untuk rahasia besar yang telah engkau nyatakan di dalam roh kepada setiap kami yaitu bahwa setiap kami memiliki jaminan keselamatan di hadapan Tuhan engkau memanggil kami menjadi umatmu oleh karena itu di tengah-tengah ketakutan dunia ini kami memiliki keberanian di dalam Tuhan. Di tengah-tengah seluruh pergumulan dan kekhawatiran hidup. Kami memiliki jalan masuk kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami menyadari semua ini. Dan suka, supaya kami semakin diyakinkan akan semua ini. Sehingga di dalam menghadapi seluruh kehidupan kami. Dan pergumulannya. Kami tidak takut. Kami tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan mengikuti Yesus Dan berjalan bersama-sama dengan engkau Terima kasih ya Tuhan Berkatilah setiap umatmu yang ada di tempat ini Supaya kami memiliki keberanian di hadapan Tuhan Karena kami memiliki jalan masuk kepada Allah kami Terpujilah namamu ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami naikkan doa dan syukur kami Amin.